ミトラビジネス、カマーン、サイアミティング、トゥーティンティカブルパーキー、ケンテティカサイアミカニアマシュウチェット、ムカニア、コウヨル、パキトセタニア、タングンパーキー、コウヨル、パサン、サイアミカニアンティトゥル、チャンナンパーキー、カナサイアハルスパクチャー。ハルス、カナマルトゥル、ナサイパルティトゥルト e チャー。ミ e ラビスネス、タイム、タニアム、ニュ t u ini agama baru dalam kehidupan kita Bukan dalam arti kata agama seperti sebuah agama Tapi ini jadi esensi pokok hidup kita Kita sudah mulai tercandukan dengan pemadaian waktu yang berlebihan untuk hampir semua hal. We are addicted to speed Mau cepat, mau jalan, mau i n s t a n ya Dunia kita disebut juga dunia CNN Society atau kehidupan yang i n s t a n 2 4ロンパッジ i ンサーリートリと、パンキタチューガパンモートコントロールチューリカオゲタダ、シュカッシュピンダ、アルシュカッキャンチャンデルス。パンシアンシュタプルケセルテルプパ。シュタターカンアメリカ、タリタウン、テルブラス0 0ュープルサンペタウンとアリプー、タニャタサ Jadi dengan adanya komputer, teknologi dan semuanya Kita tidak menjadi lebih nganggur Atau lebih banyak istirahatnya Sebaliknya kita bekerjanya lebih keras Nah, sebuah pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda adalah Apakah Anda pernah berpikir Bahwa apakah Anda sudah mengelola waktu Anda Dengan cara yang terbaik Apakah sistem manajemen waktu Anda sudah dilakukan dengan cerdas, dan cermat. Apakah pernah Anda refleksi bagaimana mengalirnya waktu saya saat ini? Kebutuhan waktu ini begitu penting. Apakah sudah saya manage dengan sebaik-baiknya? Apakah kita hanya mengikuti kata hati dan mengalir-mengalir-mengalir tanpa tahu bahwa kita sudah kehilangan begitu banyak waktu yang bisa kita sisihkan untuk kesuksesan kita yang lebih baik? Terima kasih, Mitra Bisnis. Saya Tanah d i s a n t o s o dengan b i s n i s Wisdom. アンダータバットが開かれたら、w ィー t a n と d i s a n t o s o com。アンダータバットが開 o れたら、リフィスポックサイアータナティサントソウ。